Tentang kejujuran seorang orang tua terhadap anak memang perlu Jujur kepada anak perlu Jangankan kepada anak, kepada binatang pun harus jujur Ada kucing Pedal tidak ada Pasti kucing itu akan kecewa Apalagi kepada anak Tapi berbicara tentang kejujuran sensitif itu bahaya Maaf tentang anak-anak mungkin bertanya, mak saya datangnya dari mana? Kok mama yang hamil bapak tidak? Ah, begini bisa dijelaskan, mama itu kan ibu yang ini, ya ah, bapak kan si ibu. Ih, mamanya nu kerja juga. Bapaknya yang tinggal. Kok bapaknya tidak hamil? Ah. Jangan coba-coba mengajarkan kebohongan kepada anak. Karena mendidik anak dengan kebohongan itu bahaya. Betul tidak? Hati-hati. Karena anak itu fitranya, suci. sucinya itu bersih. Bersinya itu ju, jujur. Apa adanya? Itulah kejujuran itu. Makanya begini. Latilah diri kita untuk senantiasa berkata jujur Siapa yang tidak berbohong 40 hari Maka doanya akan dikabulkan Dan siapa yang berbohong Yakin doanya tidak akan sampai ke langit Itu Jadi sanksi bagi orang yang tidak jujur Itu hilang kepercayaan doanya tidak sampai ke langit Hilang berkah kehidupan Itu hati-hati makanya hiduplah dalam kejujuran makanya gini pemirsa yang ada di rumah eh, alhamdulillah kalau kita mulai saat ini sudah bisa saya mau ber, berkata jujur saya harus berpribadi jujur saya harus kesahadian saya jujur latihlah diri kita supaya jujur makanya ada latihan jujur mau mau puasa Puasa itu melatih orang untuk berbuat jujur Puasa itu melatih diri buat-buat jujur Dan yakini ada Islam, ada iman Yang ketiga ada ihsan Apa itu ihsan? Merasa dilihat oleh Allah Tidak akan mungkin orang berkata bohong Tidak jujur dalam kehidupannya Sementara dia yakin Allah melihatnya Itu Seorang halifah Umar bin Hatab Pergi e, Berjalan menyamar itu Umar bin Hatab Suka menyamar Suka menyamar Ya persis kayak saya ya <tik> Menyamar Tiba-tiba melihat anak kecil yang sementara Menggembala kambing Terus dia berkata Wahai anak Apa yang kau gembala kambing? Berapa jumlah kambingmu? Oh tidak tahu Banyak sekali Oh kalau begitu Bagaimana kalau kambingmu dipotong satu kita makan? Yuk Atau saya beli Eh Tidak bisa Karena Allah melihat saya Bu, Hebat Ini nih hebat Jangan coba-coba Berbuat tidak jujur Karena siapa? Ada Allah yang kau bohongi Ada Allah yang melihat kita Oke okay? Inilah sebenarnya Yang membuat orang harus berperilaku jujur Sehingga kalau mau bagus Tolong Ada tuh kalau kita salat maghrib rakaat pertama baca apa Kuliah Ayul Al-Kafirun Surah Al-Kafirun baca Sebagai bacaan sesudah bacaan surah Al-Fatihah Itu kegunaannya siapa yang membaca surah Al-Kafirun itu terhindar dari kemunafikan Dalam artian mengantarkan dirinya untuk senantiasa hidup dalam kejujuran Ikuti kata hati kita Karena hati ini tidak akan mungkin bisa berdusta Betul tidak? Yang berdusta itu ini Tapi ini tidak Yakin ini murni Hati, my heart Nah. bole bertanya ustad betul mau bertanya iya jadi norman sebelum bertanya nyanyi lagu islami dulu silakan kalau mullah jadi panduan berilmu beriman kita beramal kepada tuhan rasulullah jadi ikutan Insya Allah Dunia akhirat Kita selamat Allahu Allah Cale cia cia cia Enak ya Lebih adem Daripada itu lagu gini em ya? <gulia> Gitu ya? <gulia> Silakan, ada yang mau ditanyakan <gulia> ya <gulia> Apa? Start, hmm. Gimana tuh kalau yang di saksi yang di pengadilan Si, di pengadilan. pengadilan ya terus terus disuruh bohong sama keluarganya hukumnya buat yang si saksi yang bohong itu gimana tadi mantap pertanyaan yang sangat menarik dan bisa jadi terjadi di masyarakat Bagaimana kalau ada keluarga sementara diadili kemudian yang jadi saksi adalah keluarga kemudian keluarga itu disuruh berbohong untuk menyelamatkan terdakwa ah, Bagaimana hukumnya mau tahu oh. mau tahu Kita lanjutkan setelah yang selewat ini. Jamaah